Mitra bisnis, pemerintah mengeluarkan aturan baru untuk industri jamu yang mengharuskan pengusaha menambah fasilitas pabrik dan merubah tata cara produksi untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Dan sebagai akibat, pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan hingga 10 miliar rupiah per pabrik. Pengusaha menilai aturan tersebut memberatkan, terutama bagi 90 pengusaha jamu yang berskala kecil dan menengah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Sidomuncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa komentar Anda mengenai hal ini? Kalau menurut saya nggak mungkin pemerintah membuat peraturan seperti itu. Yakin saya nggak mungkin. Jadi pemerintah pasti membuat peraturan, ada aturan minimal. Tapi kalau mau, kalau mau membuat CPOTB... Seperti itu gitu. Tapi nggak mungkin pemerintah mengharuskan semua pabrik jamu itu. Saya yakin nggak mungkin. Saya sih belum baca peraturannya ya. Tapi menurut saya kok nggak mungkin gitu. Jadi kita kalau pemerintah membuat CPOTB yang benar harus seperti ini gitu. Nah itu mungkin. Menurut saya aturan pemerintah itu juga bisa dikoreksi gitu. Misalnya begini. Pabrik jamu itu membuat ya. Mulai dari mencuci sampai mengeringkan, sampai menggiling, sampai mengekstrak. Nah, kalau nanti sudah ada pabrik bahan baku ekstrak, itu pabrik nggak perlu seperti itu. Pabriknya cukup kecil aja. Sekarang kan sudah ada pabrik bahan baku. Semarang Herbal Endoplan itu punya sedang muncul. Ya, itu pabrik bahan baku jamu. Kemudian ada lagi pabriknya... Jawaplan, kemudian Borobudur, itu ada pabrik bahan baku sehingga jadi perusahaan jamu itu cuma sebagai formulator. Ya itu pasti akan, tidak akan sampai puluh-puluhan miliaran enggak Tapi bukankah implementasi cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB ini membutuhkan investasi pembangunan pabrik baru, mesin dan biaya tenaga kerja tambahan Pak? Ya saya sih pemerintah nggak mungkin sebodoh itu. yakin kalau itu, pemerintah tidak akan membuat semua pabrik jamu seperti itu pabrik jamu itu ada seribu lebih loh dan sebagian besar adalah pabrik yang kecil-kecil, nah sekarang kan, kan kalau dia membuat itu ya 97% pabrik kecil, memangnya mau dibunuh semua, gak mungkin cuman sekarang kan pemerintah sudah memberi pabrik bahan baku jamu sehingga nanti gini loh, pabrik jamu itu juga bisa, meskipun dia kecil tapi kualitas mutunya juga bagus, kalau dia beli bahan bakunya sudah siap gitu, yang bagus -baik. bagus bahan bakunya sekarang ini contohnya itu gini loh pabrik ban pabrik mobil orang buat bannya sendiri sampai komputernya sampai lampu lampunya sampai shockbreakernya kan nggak mungkin pabrik mobil itu kan dia mendesain sebuah mobil bannya dia beli dari pabrik ban shock breakernya beli dari pabrik shockbreaker komputernya dia beli dari pabrik komputer Dampernya dia beli joknya beli dari pabrik jok. Nah, nanti pabrik jamu itu harus seperti itu. Dan itu nggak perlu. Sampai seperti yang desainnya pabrik, peraturannya yang ya itu, kalau menurut saya peraturan itu harus dikoreksi. Jadi, uh, nanti pemerintah juga sudah membuat, memberi izin kepada pabrik bahan baku jamu. Jadi, nanti tinggal pabrik jamu yang kecil sih beli ekstrak. Atau nanti dia beli temulawak dan campur jahe. Dia memformulasi sendiri. Hmm. Itu tidak perlu gede-gede, Pak Menurut saya itu yang paling efisien. Dan kalau pemerintah, sekali lagi saya tekankan ya, tidak mungkin BPOM itu membuat peraturan Yang seperti itu Ada 1.300 lupakan jamu juga. Lalu bagaimana pendapat Bapak terkait rencana pemerintah Dimana penerapan sistem produksi tersebut pada industri kecil obat tradisional akan dilakukan secara bertahap Yo ya, bukan bertahap Kalau sekaligus saya sebagai pengusaha jamu, saya juga tidak setuju Saya rasa itu kan bisa 5 tahun, 10 tahun Itu kan namanya target ya Tapi kalau sampai pemerintah membuat peraturan hari ini Kalau nggak tutup, saya juga tidak setuju Tapi saya percaya tidaklah Saya percaya nggak. Kalau pabrik bahan baku itu nanti semua yang kecil-kecil bisa membuat CPOTB. Kecil, dia cuma membungkus, ruangannya harus rapi. Jadi kan yang repot itu kan memproses dari hulu ke hilir. Kalau industri obat kecil itu mau maju, sebenarnya harus ada pabrik bahan baku jamu. Sehingga mereka itu tidak perlu memproses dari awal gitu. Dia cukup misalnya membeli pemulawak yang sudah dikiling rapi. Udah standar 50-20 kilo. Terus dicampur dengan macam-macam. Dia beli jahe, ada yang ekstrak, ada yang serbu. Menurut saya tidak tidak serumit itulah. Ini rumit itu karena tidak ada bahan-bahan bagunya. Demikian Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Saya Wendy Lim.